ke teman-teman yang sedang online yang berbahagia, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Uh, kalau kita aturkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kemudahan kepada kita semuanya untuk beriktikomah mempelajari ayat-ayat Allah dan Nabi Rasul. Semoga Mudah kesempuan kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah dan Nabi Rasul bahwa bagi prinsip Allah dengan kesepakatan yang hak kita sendiri dan kita dikaruniai oleh Allah dengan kemudahan untuk memahamakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini e, saya akan sedikit bicara tentang surat al ya. Etna, ayat 36, ya. dikatakan aku ada 10 ula ikhaqana al yani di, yani kamu yani yani kamu kamu memiliki ilmunya jangan kita berapa yang kita tidak tahu ilmunya bina tam'a wal basura wapu ada sesudah dengaran penglihatan dan hati ula ikhaqana al mereka itu semuanya itu akan dihintai tentang siapanya jadi meskipun Di sini kata-kata inasab, -kata, e, ah, wala basar, wala puada, birbirin dengan kata gua yang kita sering memanaminya sebagai sesuatu yang sebagai paralel, akan tetapi eh, t -t tidak memiliki fungsi yang pa paralel. Fungsinya tidak paralel. Pendengaran dari penglihatan memang paralel. Itu menjadi input, menjadi pintu masuk informasi ke dalam puat, ya, ke dalam hati, ke apa apa itu namanya apa Jadi itu sendiri profesor yakni memproses informasi yang masuk ke dalam atau kita, bah kita, kita, itu sendiri. Ya, informasi-informasi itu masuk melalui telinga dan juga melalui mata. Ya. itu kalau uh, kita ingin proses profesor kita itu ingin proses suatu bahasa terbuji output yang baik maka eh, yang mulai-mula -mula harus dikontrol adalah informasi yang masuk inputnya dulu yang dikontrol sama persis kalau kita bekerja di bidang pertanian ya kalau bibit padi yang kita tanam itu bibitnya tidak sehat ya tentu hasilnya juga tidak ya sama seperti ketika kita mempersiapkan membuat bikin makanan dengan menu sesuatu, sesuatu sesuatu makanan dengan menu tertentu Kalau kemudian kita pilih gantung yang paling gila, ya, itu juga gantung yang paling baik. Nah, karena itu, sejak uh, mengurus masalah telinga, sejak mengurus masalah mata, memanfaatkan telinga, memanfaatkan mata, itu pun bergurau hari betul-betul. Sama-sama Rasulullah itu, ya, ya, karena Rasulullah itu diberapa mengendalikan mata, ya, ketika kita melihat wanita yang sedang matronnya, akan begitu, itu eh, apa namanya pandangan pertama itu kumpulan makru sudah ampun maafkan, ya setelah pandangan berikutnya kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita untuk menoleh kalau menoleh wanita? karena wanita, karena wanita, kalau wanita itu untuk menundukkan pandangan ya dan nah, begitu juga kita tidak boleh menggibah, tidak boleh memperna, artinya kita tidak boleh memanfaatkan telinga kita ya untuk mendengarkan hal-hal yang tidak seperti itu Mendalikan betul inputnya itu. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya sendiri itu dikatakan oleh Rasulullah al-Muslimu, manfalim al-Muslimu namin lisa lihi wa yadhi. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lain itu selamat dari lisa lihi, bijaknya, lisa perkataannya, lisa-nya, uh, ucapannya, Bayangkan tangannya, maksudnya dan aja Kalau input input informasi yang masuk ke dalam akal kita itu berasal dari mata dan telinga, ya, kemudian diproses oleh suara kita, ya, atau akal kalau kita bicara tentang sama, ya, kalau prosesnya normal, kemudian yang dimasukkan input-informasinya itu adalah normal-normal yang baik-baik, maka ucapan yang keluar pun juga baik otor kata pun yang keluar baik perbuatan yang dilakukan juga baik begitu. Ya. Tetapi kalau kemudian kita tidak menjaga kalau lisan kita, tidak menjaga telinga kita, tidak menjaga mata kita, dan tidak memfilter uh, apa namanya informasi-informasi yang kita masukkan, baik maupun yang baik, tercampur aduk tadi satu kita masukkan ke asal kita. Ya tentu saja tercampur antara yang fakta dan yang fabel antara baik dan buruk itu kita bisa mengajurkan baik atau buruk Oleh karena itu ada iman ya di dalam hati kita ya yang fungsinya fungsinya iman itu sendiri untuk mengendalikan, antara lain mengendalikan informasi yang masuk kalau kita merasa diri kita sebagai orang yang beriman kalau so kita ya suka sekali mendengarkan orang mughidah mendengarkan orang menibarfiknah itu sebenarnya tidak ada iman itu Kanad imanı filter, ya, orang imanı itu apa namanya, wakar roza ilai kumukrowal isyan, gitu. Dan Allah lah yang menjadikan kita itu membenci roza, biker itu, membenci, menjadikan kita itu membenci, ya, membenci kekafiran, kefasikan, kekedulhataan isyan. isyan, ya si isyan, ya kedulhataan, artinya ketidaktaatan kalau itu Allah Rasulullah melarang kita untuk mengfitnah, menggibah, kalo kita justru malah bermain sampai satu jam, dua jam, ya, panganan tak dan sebagainya itu terasa bermain itu ya kita belum kepada seperti itu, ya. Ne kalıp eti karşı kemal kurtaracağın, o zaman bir de iman dalam Yani kita. adanya iman, adanya iman, itu menyebabkan kita itu membenci zaman hal karşı kemal kurtaracağın, o zaman bir de iman kılamadı. sendiri, var dengan nilai-nilai moral yang tidak o zaman bence karşı kemal kita membenci. Ya, bir de iman teman Yani var adanya iman, vari kita sık sık, sık evaluatif, introspektif masih ada, uminan, yang muncul di dalam diri kita sebenarnya, <tnak> uminan, itu yang tidak mendapatkan of, Allah. Allah tidak Allah mem對啊. Ya, nah, karena itu. Mari kita belajar betul mata kita, kita juga betul pelingenya kita yang Mata dan pelingenya itu memasukkan input ke dalam prosesor kita atau kita hal kita Yang itu nanti produknya atau outputnya baik atau buruk ya Itu ditentukan oleh baik buruknya input yang masuk dan ditentukan oleh sehatnya prosesor kita Ya Nah, kalau prosesor kita itu baik Kemudian input kita itu juga baik-baik Ya, nah, maka insyaallah nanti uh, Output yang keluar juga baik Prosesor itu ya Ibarat uh, alat untuk membuat mesin Untuk membuat roti yang, Atau itu, ya. Kalau itu ibarat um, Roti yang mau dibikin dengan prosesor itu Alat uh, pengolak uh, Apa namanya roti lagi, ya. Kalau input yang dimasukkan Itu yang baik-baik protein argon kualitasnya baik vanili kualitasnya baik dan mereka suhu telur dan sebagainya kualitasnya baik dimasukkan di situ ya kalau proses proses ketika juga normal juga rusak proyektor ya yang mesti pentingnya output-nya itu dan diffuser atrasi yang rusak ya kualitasnya enak ya opsi yang ada di test di perangkat itu tetapi kalau kemudian diambil masukkan di situ telurnya juga telur busuk, kemudian apa namanya e, famili nya juga famili yang juga kurangi, kemudian gulanya diganti garam dan sebagainya lain sama-sama putihnya, ya nanti produknya tidak manis lagi tapi akhirnya telurnya pun telur busuk jadi tidak enak dimakan. Nah itu yang terjadi pada uh, umat Islam mayoritas sekarang ini. Mereka katanya mencintai islam fakat hiç de mencimtai Orang kumarcinar S&P, ya da sonra sporcakalal ve bunun gibi şeyler. Yani, baik bir şey olmaz. Hayır, olmaz. Bizim İslam, bizim İslam, bizim İslam, bizim İslam, bizim İslam, bizim İslam, bizim İslam, bizim İslam, Kita sudah bizim baik-baik dalam hal perdagangan, dalam hal perdata, dalam hal persaudaraan, kita jaga-jaga baik-baik. Tapi kemudiannya kemudian, kemudian dikotori dengan dosa Dalam masalah ibadah usaha itu ya, kita juga menjaga diri untuk tidak melakukan dosa. Kita juga juga menjaga diri untuk mengamalkan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan Tapi ternyata mulutnya, telinganya suka saling membicarakan fitnah, fitnah dan sebagainya. Ya sama aja rusak alurnar seperti itu, ya. Oleh karena itu, apakah itu namanya ibadah? Ya kita jaga sebelumnya sama seperti Nabi Nabi Nah, apakah itu masalah muamalah? Ya kita jaga untuk dijauhi apa apa yang harus dilarangkan. Kalau coba ini, gitu. Semuanya harus jaga para baik-baik, ya sehingga uh, mulut kita pun yang keluar itu hey, prosesornya, prosesor hati yang mengolah apa yang mau dikeluarkan oleh mulut itu baik, normal, intinya normal maka mulutnya pun terkata tidak manis lemah-lembut, teman-teman sayang dan sebagainya ya, tidak ada kata-kata yang berjumlah yang keluar dari mulut itu karena dijaga sejak dari hatinya apa yang dikeluarkan oleh mulut sebetulnya apa yang ada di dalam hati, ya, ya, sehingga sebenarnya kalau orang suka berkata apa nama suka Terjadi teriak itu tapok mulutnya ramai, kenapa kalau mari yang perlu dijandani hati ini, ya, karena tidak ada tuntunan karena apok labing begini tidak ada sama sekali, ya, orang yang tangannya cengkiling, orang yang tangannya suka mencuri dan sebagainya itu, ya yedek bir şey, yani bu da tangan, itu biar takut, albinya, tidak memerintahkan tangan, untuk bir seperti itu jadi insanlar, orang orang insanlar, insanlar, insanlar, itu insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, insanlar, Bismillahirrahmanirrahim. Guru ila kharitu wallahi akbar. Salam guru ila kamu yang sembah mariko. Sekuni awat ya tidak tahu. Dirasa nama tidak singgoten Tidak melihat bentuk badan kamu. Izur atau cilet nyenyet dan coba semua sama semua itu enggak dia menjadi bahan pertimbangan masuk atau tidaknya orang ke dalam surga. Kayak karna ganteng, jenko tidak cinta dan sebagainya itu buatan Allah itu ciptaan Allah bukan prestasi kita. Ya, orang yang di depan bentuk badannya menyanyet, kulit elek, pincang dan segala kene itu itu enggak bisa dicela karena itu buatan Allah ya, işte bedava bir minan, orang yang tidur mau bersorak demiya, kalau itu Allah. Maka yang ganteng, yang gagah, menyombongkan itu kita Nah prestasi kita itu adalah hati, novasi. Ya kita diberi model yang sama, ya hati ketika lahir itu fitrah, teruslah ya. Nah, maka kemudian orang yang bisa menjaga hatinya sesuai dengan fitrahnya itu Sama mati ya dia yang telah mematkan sialah yang diken surga Ya Tetapi nah, yang tidak menjaga tidak mampu menjaga hati Buatai hatinya oleh Hawa Nasuh Yaitu yang akan terserah Untuk dapatkan sesuai Tidak amanat yang oleh Allah didikti di Hati yang demikian sialah itu sesuai dengan fitrah Alhamdulillah kemudian dirusak sendiri Nah rusaknya hati itu indikatornya ada pada perbuatan, termasuk ucapan tadi, lisan di tadi. Nah, kalau lisannya ada nyar-nyor, yang ucapan adalah nah, hal-hal, namimah, dan sebagainya. Kebuatannya juga seperti itu, kita berusaha maksiat, ya, mencuri, ya, korupsi, dan sebagainya. Ya, ambil hak orang lain, tanpa izin, dan sebagainya tanggal, aturan-aturan agama, itu, itu terminan dari hati yang rusak juga. Maka dari itu teman-teman yang berbahagia, kalau kita melihat orang lain, ya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, ya, itu sepertinya kita uh, perhatikan terhadap keadaan seperti itu untuk memperbaikinya itu dengan jalan dakwah ya Memasukkan input-input input yang baik ke dalam hatinya, bahatinya supaya hatinya itu berubah dengan dirinya. Orang lain tidak bisa merawat mendesain seseorang untuk menjadi seperti A, seperti B, seperti C. Orang lain tidak bisa memperbaiki akhlak kita. Orang lain tidak bisa memberi jaya kepada kita. Yang kita berjaya itu Allah atas usaha kita makin-makin bersungguh-sungguh untuk memahami ayat-ayat Allah dan firman Rasul, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari atau nah, kembali yang lain online ya di Allah. Tapi kita kalau kita itu di ini saat kita ingin menjadi orang Islam, akhirnya kita ter terprosok ke jurang api neraka, kekal selamanya selama yang siksaannya di sana. Ya, Apalagi sering saya sampaikan. Orang yang mati tidak nabi bisa. Sampai sekarang ini sudah mengalami kisatu pun selama sekitar 2000 tahun. Orang yang mati zaman nabi Musa, lebih lama lagi. Orang mati sejam Ibrahim, lama lagi. Orang yang mati zaman nabi Adam, ya, dulu ada kabil dan kabil, yang salah itu berkenalan tapi yang lain, yang satu ikhlas, kawasal, akwar kepada Allah, yang satu lagi jahat dan sebagainya mengancam saudaranya untuk membunuh saudaranya dan sebagainya. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, -orang, orang yang pada saat itu mati dalam dan sebagainya.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 çok malum ki taşikat, ne yapacağız? Mau, bir milyar, iki milyar, üç milyar, dört milyar, beş milyar, altı milyar, yedi milyar, sekiz milyar, dokuz milyar, on bir milyar, on iki milyar, on üç milyar,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 et hain diyorlar seperti tür hainler ya, oh, bu bir ayet, ha bir hain, hainler olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, ka yang yang yang terpisah yang berpantau perminan atau yang ada di pun berhendak kita kita yang itu juga ada di pun merupakan apa namanya sore hari ini malam hari ini barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya, mohon maaf, Ustaz. E, tadi suaranya agak putus-putus sih. -putus, tadi, e, tapi awalnya tadi bagus suara. Untuk akhir-akhir ini tadi agak tersendat-sendat gitu, Ustaz. Oh gitu, neng, Saya tahu kenapa ini. E, barangkali cuaca di sini, Ustaz, kadang kurang bagus untuk cuaca. E, baiklah, Ustaz. Oh, okay. Ini ada pertanyaan dari teman Ya silakan. Dulu saya pernah Berdengar katanya Ternak burung itu dilarang e, Ternak burung itu Tidak dilarang Namun lebih baiknya burung itu Dilepas ke alamnya Dan bertenaklah hewan lain Ya e, kurang lebihnya Seperti itu Lalu semua kita ternak ikan, apakah itu sama halnya ustaz dengan burung? Mohon penjelasannya ustaz Iya, jadi segala sesuatu yang ada di alam ini, apakah itu wujudnya geda mati, ataukah wujudnya geda barang-barang yang hidup, hewan, dan sebagainya, itu semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Ya lagi, Semua binatang maupun yang apa yang ada di alam semesta ini itu diciptakan Allah untuk manusia, ya. Nah apalagi kalau kita bicara tentang masalah muamalah, memelihara burung, gitu ya. Terlalu burung itu masalah muamalah. Kalau masalah muamalah itu perlu ditanya, ada enggak larangannya? Kalau tidak larang, tidak ada larangannya, berarti boleh, berarti halal ya selama ini memang tidak pernah kita jumpai larangan untuk memelihara burung. Nah, kalau tidak ada larangannya maka boleh kita memelihara burung, boleh saja kita menternakkan burung, kemudian berjual beli burung dan sebagainya. monggo kita akan. ya bahkan kita uh, pernah dengar ada burung yang namanya Anis merah atau apa di itu, itu, itu harganya kita mencapai 125 dua puluh lima juta, ini yang begitu, ya banyak burung-burung yang mereka yang yang suaranya indah dipergunakan untuk membal-bal dan sebagainya. Artinya mahal-mahal, ah, boleh kan kita pemelihara itu kemudian ah, memperjualbelikannya tidak ada masalah, boleh-boleh acara tidak dilarangannya. Sama seperti melihara kambing, sama disengkar, rawat seperti elpo dan sebagainya. Tadi nah, zaman rasulullah dulu ya orang pemeliharanya seperti itu kambing, kota sebagainya ontaima ditumpai mengorok tambah kuburan dan sebagainya apa sih? Cuman? tapi itu memang dipersekutukan memang dibatik takkan Allah untuk kita untuk ditumpain untuk ditunggangi kalau kita mau mau apa namanya memang kalau dijalur sebagainya sifat kita nurut perasaan seperti itu ayo kita pakai oh anu, malah, oh tolong malah ontain agak gede ya besar ya kimer gitu ya Kemarin sudah lebih kesil daripada Buddha, menyayat, banget gitu Yang ditumpai, ya tidak ikutan, dan sebagainya. Nah, tidak dilarang oleh Rasulullah. Karena memang bisa jadi kebiasaan seperti itu, masyarakat itu. Dan memang uh, oleh Allah, itu dibilangkan untuk kita. Karena orang ditumpai, dibelai, dipangan, disate, di apa-apa, itu, itu kewan itu. Yang dilarang apa? Ya, Yang dilarang, itu adalah Kita nggak boleh menikah ketika menyembelih, membunuh, pun, ya diamfirkan, supaya mempertajam pisaunya sehingga dia cepat, cepat mati, diharapkan begitu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada larangan mulia tidak ada larangan melihat api, tidak ada untuk memanfaatkan mereka untuk keperluan kita manusia, karena memang mereka itu diciptakan, ya untuk kita, untuk manusia. Ya, yang dilarang apa? Yang dilarang menyiksa, ya. Uh, walaupun kambing itu dipelihara, kalau aku yang dan sebagainya, kalau kita kan nggak boleh. Wah, aku punya seekor kambing, tapi aku tidak. Aku butuh daging, tapi tidak perlu semuanya. Itu dipotol di kemudian masih di. kaki masih tiga, biarkan hidup. Yang satu dimasak dulu, akhirnya nanti dipotong lagi. Nggak boleh, seperti itu. -itu. Ya, nggak boleh menyiksa sama sekali nggak boleh. Tetapi memelihara boleh saja orang itu sampai banyak kok ya yang mereka itu sampai tergila-gila di dalam melihara burung itu esok-esok semut duri itu esok-semut kencing malah kita harus kita ya kemudian siang nanti juga begitu lalu maka sore dan sebagainya ini seolah-olah manusia jadi juga itu ya karena si ita leh karena malah nyisah nyisah sih dan ya pakai motornya tidak ditutuhi berita bintang stres burungnya dan sebagainya ya ya nah kita jangan sampai menjadi tidak burung kalau kita memaksakan dia ya ada tidak baik ya yang penting kita tidak bisa kita pulih pemeliharaannya itu mas ya, terima kasih ustadz untuk jawabannya dan alhamdulillah suara kembali lancar untuk suara jelas sekali e, kembali ke kembali ke pertanyaan lagi ustadz ya Di, di dalam kita sult tajud saya sering lupa pada rakaat ketiga itu hmm, saya biasanya saya ada salat dua rakaat terus lupa menginjak rakaat ketiga Bolehkah kita meneruskan sult tahajud Apakah sulat yang tiga rakaat itu sudah termasuk sullat siir Ustadd dan bagaimana kelupaan saya di Rekaat yang ketiga itu, start mohon penjelasannya. Ya, ya, karena niatnya memang tajud, ya tetap tajud. E, sekalipun sudah jadi tiga rekaat, karena kelupaan, ya tetap dihitung loru. Lama terus seperti salat isak, ya. Salat isak atau berbelanja dari lima rekaat, ya, bu tidak dihitung salat isak lima rekaat, tetapi itu dihitung di, e, empat rekaat begitu. Nah, Rasulullah pun juga pernah ya seperti itu gitu. Tapi jangan kemudian kita biarkan diri kita itu sering-seringnya seperti itu ya. Jadi diperhatikan betul di titik ini ketika kita apa namanya masuk rekatan, rekatan berapa, rekatan berapa dan sebagainya sehingga tidak uh, sering keliru kan itu. Nah, uh, itu juga bisa kita secara khusnuzan Allah mengingatkan menegur kita. Ya, sesudan, kita berkursus dan Allah menutur kita. Artinya apa menurut kita? Artinya mungkin saja perhatian kita terhadap sholat kita itu masih belum baik. Artinya kita di, di, diingatkan oleh Allah supaya memperbaiki kualitas sholat kita. Ya, karena sholat itu nanti menjadi amal yang paling utama, amal yang paling pertama di hadapan Allah. Itu nanti ada sholat. Ya, ya. Allah yang you can you can probably you can probably al-abdu yang melaksanakan di salahkan gitu. Ini Pak yang ulama di kitab di nanti itu adalah salat. Ya, jika salatnya maka seluruh amalnya baik. Jika jelek salatnya seluruh amalnya itu jelek. Maka itu peringatan kepada Allah kepada keadaan dari mereka takut kepada urusan kafir itu bahwa itu sudah merupakan sholat atau wuk, sholat nafilah, sholat tambahan ya. Ya tetapi ternyata juga masih kebablasan itu kita ambil rikanya ini, ini, ini terpujian Allah kepada diri saya bahwa so, saya harus mengoreksi ya sholat sholat kita itu, sholat saya itu seperti apa. Mungkin sholat kita sekarang ini hanya formalitas saja atau untuk jumlahnya saja ya sehingga esensi sholat tinggal Allah. Esensi ingat Allah adalah ingat perjanjian yang dikatil ancak kita kepentingan Allah. Kita menjadikan Allah sebagai boss kita, ilah kita, untuk kita saat 100% dan kita menempatkan diri kita menyadari sebetul penuhnya bahwa diri kita itu hanya bukanya Allah, hambanya Allah. Yang tugasnya adalah untuk melayani Allah, untuk melayani kepentingan Allah di dunia ini. Melaksanakan program-program yang sudah digariskan oleh Allah untuk membangun balgatun, bagi batun, bagi batun, warah pun, itu. Ya. Sehingga kalau kita masih tetap lalai, akan selalu bisa, ya tentu saja orang seperti itu akan lalai kepada perjanjiannya dengan Allah. Ya itu sudah pasti, karena lalai perjanjiannya dengan Allah, harusnya biar dia menjadi budak, melayani, ya malah sering minta dilayani. Masa malah sering suka menjadi bos, getak-getak, kepenggonen, getak-getak, kontrolnya, getak, getak ini, dan sebagainya merastilini de sebagai penguasa, inilah Karena karena itu yang yang bertanya ini, teman-teman yang lain. Mari kita introspeksi, koreksi, ya evaluasi salat kita itu betul-betul betul betul adil Betulkah salat kita itu meningkatkan kita akan perjanjian kita dengan Allah? Ya, ingat dalam saya sering sekali bicarakan itu. Surat At-Tawbah ayat 4. Kira surat at surat 2 29 ayat 14. Ya. Pratoha, surat 22, ayat Di situ Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Innallahi ar la ilaha illa ana faqudni. Aku akan membacakan salat al-zikri. Coba dibaca surat At-Tawbah pada garis lurus ayat 14. Quran surat At-Tawbah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Enane Ana Allah la ila la ila ha illa Ana fakutuneh Wa kimu solat alidikere. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingat Aku. Ya. Di, di akhir ayat itu 3 kali Wa kimu solat alidikere ve tekrarlanmalar önce meyakli meyakat Allah Allah ve bir tercih ediyor Allah biz Allah bizden Allah bizden Allah Allah bizden Allah bizden Allah bizden Allah bizden Allah bizden Allah bizden Allah Allah Allah Allah Allah Orang yang ingat Allah dia akan ingat, dan Allah akan pertolongan kepada Allah yani, kepada orang Maka kalau kita bantu orang yang priman, Allah itu yang perjuangan dan polis ini. Ketika kita keluar yang dan Allah akan memberikan pertolongan kita bir taslaşa, bir tas kalou, ardından Allah akan memberikan tapi ketenangan ini akan dimiliki oleh orang-orang iman dengan orang yang menafik. Maka yang paling adalah bagaimana menjadikan itu dalam orang-orang yang beriman tadi sehingga ketika asin, kita ingat Allah itu Etkenlerin tam, belan belanı, yang itu memaksa melatutat kekemangan kita. Tetapi kalau kita tidak termasuk, orang orang yang mendapatkan awal itu, itu di dalam diri kita masing-masing, tidak ada kekemangan walaupun kepada Allah dari tujuh belas kolatması da da relatif sabah sabah kalam ya tabii ki, ya da ya da agar kita supaya, agar supaya kita memperbaiki seluk beluk kita, sehingga kita menjadi terlihat unik di Asia, tetap kita terlihat paling uniknya lagi. Jadi itu maksudnya. Jadi terima kasih Ustadz. Masih ada pertanyaan tentang sholat Ustadz. iya ya. Ustadz lebih manakah lebih utama manakah sholat awal waktu? berada di dalam kendaraan atau setelah sampai waktu atau sampai atau setelah sampai walau masih dalam waktunya untuk tetapi gerakan sulapnya lengkap mohon penjelasan ya bu ya ya ya ada seperti itu di dalam hadis ya yang ada memang apa namanya sholat di awal waktu Walau tapi kan di sini maksudnya di awal waktu, jadi kan bisa bisa dalam keadaan eh, pelukoh iman pak ilam tak pa tati pak ko iman pak ilam tak pa tati pak ala sholatlah dengan berdiri kalau tidak bisa sholatlah dengan duduk kalau tidak bisa sholatlah dengan berputaringan gitu nah, kita bisa pertimbangkan banyak hal banyak hal yang, yang, yang, yang membuahkan kebaikan, kalau kita itu sholat di awal waktu ya yeah. Oleh karena itu, monggo itu biasa, kan? Boleh saja kamu jangan siap di jalan seberang kalau kamu naik rem, atau naik kereta, atau naik bus, dan sebagainya. Ya, kalau di situ, jangan semakin banyak, karena tidak bisa berdiri, duduk, juga boleh, kan gitu. Ya, nah, di awal waktu, ambil boleh saja. yang sedangkan kalau tidak bisa di awal waktu, karena itu, untuk keutamaan yang berikut yang lagi, mau di rumah, boleh saja. Ya. Tapi memang yang yang utama adalah di awal waktu, tetapi jangan kemudian kita menjulek-julekkan yang di akhir waktu. Yang penting masih di dalam ring waktunya itu interval waktu itu, itu sudah baik dan gitu. Nah kemudian kalau kita hanya bicara berdiri atau duduk atau berbaring, sebenarnya eh, yang namanya berdiri duduk berbaring itu tidak ada manfaatnya sama Allah. Ya Allah, awal itu nggak butuh berdirinya, awal itu tidak butuh duduknya. Allah itu tidak betul berkaring yang kita di dalam salat Yang dibutuhkan oleh Allah itu adalah petunjuk patuhan kita kepada Allah. Gitu. Nah, kalau kita sudah membiasakan diri untuk, untuk patuh menjalankan sholat di awal waktu, ya istiqomahlah lah. Ya istiqomahlah untuk sholat di awal waktu, meskipun harus uh, tidak harus begini dan sebagainya. Yang lagi, menghadap ke Barat, ke Timur, dan sebagainya itu bukan sesuatu yang sangat penting, yang, yang utama adzan rumalah ee, diri kepada Allah ya kemudian juga duduk berdiri maupun apa berbaring itu bukan merupakan sesuatu yang utama dalam penghambaan diri kepada Allah tetapi yang utama adalah ketunduk patuhan hati kita ya di dalam menghambakan diri kepada Allah nah kalau memang salat kita di awal waktu itu dalam bis dengan judul, itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepatuhan kita kepada Allah kepada Rasul untuk menunaikan perintahnya ke awal mungkin, di awal waktu, itu amat sangat baik. Gitu, gitu Mas? Iya, terima kasih, Ustaz, melanjutkan pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. <tuh> Bagaimana pandangan Islam mengenai pengajian pamitan haji yang banyak diselenggarakan oleh sebagian besar calon jamaah haji di lingkungan kita? Bahkan acaranya pun berlebihan bagaimana hal tersebut Ustadz dan apakah kita boleh menghadirinya Ustadz mohon keterangannya ya ya kedua hal yang pertama tentang pengajian itu sendiri kemudian yang kedua adalah tentang menghadirinya gitu ya Ya, kalau menurut sunah Rasul ya tidak ada pengajian mak, berangkat gaji aku bakar mau pergi haji, kemudian anaknya pengajian ya etikatifit, mawaraci, anakupengajian, pamitan haji, inadakel, seperti itu. Ya justru secara pribadi, saya sendiri merasa takut dulu ya ketika ah, apa namanya melihat orang-orang kantor seperti itu, orang-orang kampung seperti itu berlebihan, ya, pamitan dan sebagainya. Sebenarnya ya. saya takut itu bukan berlebihannya, tetapi yang takut, yang saya takut itu adalah riaknya itu. Jadi kenapa kita pergi tidak pamit pamitan hanya pergi empat puluh hari untuk ibadah di pamit pamit kirau noreni dan sebagainya di rt pamitan di rw pamitan di lurah pamitan di kecamatan pamitan di kabupaten pamitan jadi masih bisa meng menggugurkan menghilangkan melunturkan ikhlasan kita karena Allah untuk berhasil karena Allah tidak ada muncul kebanggaan kebanggaan ya di dalam hati kita terhadap orang-orang sekitar -orang kita dan sebagainya nah itu yang harus kita hilangkan padahal itu kan apa namanya bisa masuk kelompok syirik ya mungkin saja kita ketika situ pamitan suruh ngomong dan sebagainya kita berharap ujian dari orang-orang yang hadir dan sebagainya itu namanya iri lagi, kan gitu nah oleh karena itu tidak selayaknya sebenarnya kita berbuat seperti itu kalau memang itu membahayakan akidah kita ya sebaiknya tidak bisa kita laksanakan ya Kalau dari segi pengajiannya sendiri masalah muamalah ya, masalah muamalah pengajiannya ya. ya itu ketika dalarannya mau mau ngaji tak pandang sekali boleh tidak ada masalahan, gitu ya. Tetapi dampak negatif dari ya, apa, pengajian apa pamitan dan sebagainya tadi yang berupa sirik, saudara ber pujian, ada kebanggaan padahal dari Maha dan seandainya itu membahayakan keimanan kita. Nah, kalau itu memang membahayakan, ya kita dicari, ya, gitu. Nah, kemudian undangan bagi orang seperti itu ya sama saja. Ya, sama saja. Kalau dari segi pengajiannya pun juga sebenarnya kalah, kita menghadiri itu juga kalah, tidak ada masalah. Ya, akan tetapi perlu kita pahami ya, nah, kalau itu justru malah membuat saudara-saudara kita itu terperosok oleh si Kirik atau berharap pujian kebanggaan dan sebagainya, ya tidak menghadiri, nggak apa-apa amat saja maaf saya tidak bisa menghadiri karena ini dan sebagainya. Ya, sebenarnya budaya-budaya yang memang tidak sesuai dengan Islam seperti itu dan bahkan membahayakan akidah dan sebagainya itu sebenarnya harus tidak perlu diperkenalkan. Ya kalau ada pun enggak usah dihidup-hidupkan yang seperti itu kan itu. Tapi kita itu orang Islam di Indonesia itu masih suka banyak dalam kalau seperti itu ya kita membuat bikin tradisi, tradisi yang baru perbuatan perbuatan yang baru nantinya 20 30 tahun yang lalu belum ada itu model-model pamitan ya 30 tahun yang lalu belum ada tapi kemudian mekar eh, sekarang ini justru menjadi apa namanya apa seolah-olah menjadi satu kewajiban untuk pamitan kepada tetangga untuk pergi kerja gitu padahal ketika kuliah S2 ketika kuliah S3 ketika ketika berangkat ke Korea untuk kerja selama 2-3 tahun, tidak pernah pamitan sama tangga-tangganya tidak pernah mengadakan pamitan uh, TKI ya uh, atau pamitan S2, S3, dan sebagainya berangkat ke luar negeri, dan sebagainya tidak ya itu cuma 40 hari pergi ibadah, tidak dipamer-pamer pamit-pamit, ngalor nusul, dan sebagainya apa ya, betul gitu oleh karena itu, teman-teman di Korea ini yang harus pergi lagi uh, suara pamitan-pamitan çayakları, böyle bir bakınlar, neden yanlış untuk kadar, apa temel, kaimanan bizler. O yüzden masukatim temel cespat. İnşallah teşekkürler Mustafa. Mustafa, teşekkürler. Mustafa, teşekkürler. Mustafa, teşekkürler. Mustafa, teşekkürler. Mustafa, teşekkürler. Mustafa, teşekkürler. Mustafa, teşekkürler. Mustafa, e, pertanyaannya, pada puasa tiga hari itu kapan waktunya Ustaz? Apakah e, akhir bulan atau awal bulan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, banyak hadis yang berbicara tentang e, puasa apa namanya tiga hari dalam satu bulan. Ada Aisyah mengatakan, Rosmo tidak peduli kapan saja tiga hari itu, tidak peduli hari apa saja dan sebagainya tetapi ada kasus lain yang lebih khusus ya itu dari sifatnya umum uh, menghancurkan meritakan menghancurkan untuk salat uh, untuk puasa tiga hari dalam satu bulan dan sebagainya itu anjuran umum kemudian ada anjuran yang lebih khusus lagi ya lebih khusus lebih khusus yaitu yang tiga bulan tiga hari dalam satu bulan itu pada tanggal 13 14 15 ya bulan-bulan komariah ya sehingga karena karena patokannya pada pada hari yang host ini tanggal 13 14 15 maka hati dari Aisyah yang mengatakan hari apa saja ya juga betul karena memang tanggal 13 14 15 itu hari apa saja bisa harinya berubah-ubah harinya tidak pernah kemudian urut semua satu minggu tidak seperti itu bisa saja itu Senin Selasa Rabu atau Kamis Jumat Sabtu dan sebagainya bisa saja karena tanggal 13, 14, 15 itu terus saja bergeser dari waktu ke waktu dan gitu. oleh karena itu disimpulkan ya seperti selanjutnya tiga hari puasa tiga hari dalam sebulan itu adalah ambil aja. tanggal 13, 14, 15 itu sudah pasti betulnya kan hadirnya begitu. tapi kalau kita mau ambil yang lainnya katakan hari apa saja itu ya ya boleh-boleh saja. tetapi kalau kemudian kita pahami secara komprehensif Boleh-boleh saja, kalau hanya habis itu yang kita miliki. Tapi kalau kita membaca hadis-hadis yang lain, kemudian akhirnya ya bisa dilihatkan, bahwa 3 hari dalam kez bulan itu, ya, tanggal 13, 14, 15, itu yang paling sore. Gitu, gitu mas. Injah, terima kasih. Masuk pertanyaan lagi. Ya, silakan. Pernah sholat, apalagi sholat malam, bisa merasakan nikmatnya sholat? Menangis waktu sholat Apakah ini bisa termasuk kusut, Ustaz? Mohon penjelasannya. E, akan tetapi sekarang ini sulit sekali ingin mengulangi sholat seperti itu. Apakah ini pertanda iman-iman yang lagi menurun, Ustaz? Mohon keterangannya. Oh iya, iya betul, betul, betul, betul sekali itu. Jadi kalau iman kita memuncak, menuju kepada ketinggian, ya iman kita baik, itu kita akan perasaan kita itu akan sangat dekat dengan Allah akan sangat dekat dengan Allah. Sehingga karena merasa dekatnya kepada Allah, ya keharuan, nikmatan di dalam salat itu akan terasa betul gitu. Ya. ya karena, karena merasa dekat dengan Allah, itu rasa syukurnya juga sangat tinggi buat Allah gitu. Ya. Sehingga ketika salat itu ya, salat itu dia terasa nikmat betul. Ya, menangis, enggak ingat bahwa kita pernah berbuat dosa dan sebagainya. Itu terasa betul Kita menyesal betul atas perbuatan-perbuatan Nah, dosa kita masa lalu, lalu kemudian kewalahan kita kealpaan kita di dalam melaksanakan perintah Allah dan sebagainya pelanggaran pelanggaran yang sudah kita lakukan betul betul kita sesali kalau itu memang betul betul kita itu dengan Allah keimanan kita tinggi pada saat itu dan itu tetapi ingat bahwa iman itu ya bisa saja orang sore beriman pagi kafir ya pagi beriman sore kafir itu sebenarnya Uh, peringatan kepada Rasulullah uh, ke kepada kita semuanya dari Rasulullah eh, agar kita tidak menjadi seperti itu agar kita tetap berusaha kuat-kuat uh, untuk pertahanan keimanan kita agar tetap baik kan gitu. begitu juga nanti saya yang lain menjelaskan hal imanu yajid wa yangku wa iman itu bertambah dan berkurang yajid wa, yaziz wa imanu fitoah wa yangku sed bil fil maksiat dan itu. Ya, iman itu bertambah dan berkurang Pertamanya iman itu karena ketaatan dan berkurangnya Iman itu karena kemaksiatan Itu sudah pasti ketika iman kita dulu Pernah menunca seperti itu Sekarang menjadi seperti ini Berarti kemaksiatan-kemaksiatan itu Telah dilakukan Sejak periode itu sampai sekarang Nah nah oleh karena itu mari kita cek lagi ya, hati kita perbuatan kita amal kita kesukaan kesukaan kita keprihatinan kita wanatul -wan kita dan sebagainya kalau awal dosa -wan itu kita biarkan saja ditumpangi kepentingan kepentingan kejam ya itu akan menjawabkan kita ya dari Allah ya kalau kita mau menjawabkan kita ya kalau kita jauh dari Allah ya tidak mungkin merasakan kenikmatan sholat kenikmatan uh, beramal sholat kenikmatan amar ma'arof nahi munkar Bahkan kenikmatan ngaji begini juga tidak akan terasaran gitu. Oleh karena itu ya teman-teman yang sedang oleh dirahmat di Allah. Ya, jangan sampai kita membiarkan diri kita tergoda oleh setan untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Sehingga iman kita, secara kita tidak sadari, itu semakin hari semakin turun. Nah ayo sekarang ketika kita sudah menyadari bahwa iman saya sekarang kok seperti ini tidak seperti dulu. Itu kemudian kita mengambil langkah. Ya positif untuk menuju kepada Perbaikan iman, penguatan iman kita Jika bisa kembali seperti dulu Dan kita harapkan nanti lebih baik dari itu Lalu kita identifikasi Ya apa yang yang menjadikan Kita itu menurun keimanan kita Apakah karena Pemanfaatan yang, waktu yang kurang baik Padahal kita diingatkan oleh Allah Wal asuk Ya mungkin karena Waktu kita banyak kita gunakan Untuk mencari harta ya, sehingga kemudian kurang waktu kita untuk merenungi ya pengabahan kita kepada Allah untuk melakukan evaluasi diri, evaluasi untuk melakukan koreksi dan sebagainya yang kurang karena banyak waktu kita kita habiskan untuk kepentingan dunia, duniawi. Nah kalau memang begitu itu namanya kita menuju kepada kiamat ya. Kiamat ya. Uh, tegak berdirinya satu peradaban jelek ya, hancurnya peradaban yang baik kan gitu jadi nah, mau kita kita cek kita petani sedikit demi sedikit apa yang sudah kita lakukan yang membuat bikin kita itu jauh dari Allah nah, kemudian itu kita belokkan arah kita ya kita hindari yang menyebabkan iman kita menjadi lemah itu ya kemudian kita pupuk ya sedikit demi sedikit ya perbaikan iman itu dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah ya semakin banyak kita melibatkan diri di dalam fia Semakin banyak, kita, kita, kita memanfaatkan waktu kita di jalan Allah, itu semakin terbuka kemungkinan besar untuk dekat dengan Allah, untuk mempertebal keimanan, menguatkan keimanan kita masing-masing. ya Jawab saya, ya betul, itu merupakan penurunan keimanan, maka saya perjelas penurunan keimanan itu karena kemaksiatan yang kita lakukan, tentu saja saya tidak tahu kemaksiatan apa-apa yang dilakukan berpajar dengan, dan sebagainya yang ditanya. Ya, udah pasti itu benar jadi masyat seharusnya tidak taat kepada Allah yang Rosul gitunya nah oleh karena itu uh, koreksi diri masing-masing kemudian diam-diam perbaiki itu nggak usah nggak perlu ngomong-ngomong sama orang lain oh iya, saya masih begitu oh ya saya masih gitu uh, kemudian renungi disahli kemudian pilih uh, arah menuju yang positif gitu. itu itu pasti menunjuk kepada kesalahan pada Allah pada kekagetan Allah, meliputi pada rida Allah, pada Allah. Iya, terima Dilek kasih Ustad untuk saran-sarannya. E, masih ada satu pertanyaan lagi Ustad ini. Bisa, ya. E, apakah ada salat sunah di sela-sela salat -sela jamak asar Ustaz? E, mungkin yang dimaksud salat rawatibnya itu gimana cara mengerjakannya Ustad? Mohon penjelasannya. Tidak ada. Jadi Rasulullah, Rasulullah tidak pernah melakukan apa namanya, jamak kosar kok kemudian ada ya, Logikanya, yang wajib saja boleh diringkas kok. Ini yang sudah dilakukan. Yani. Ya, tapi yang jelas, ee, dari bubukali hadis, kita tidak pernah menjumpai ee, bahwa diantara salat ee, sholat, sholat yang boleh dijamak kosar itu kemudian dikirikan sholat rawatif. Tidak ada yang sholat-sholat Jadi nah ketika salat salat juhur, dua rakaat ya langsung salat asar, dua rekaat. Jadi komat, sholat asar, dua Ya Apakah itu dilakukan dengan jama' takdim di awal waktu, di awal waktu, di, di, di waktu juhur, atau jama' takhir di waktu asar? Ya, sama saja. Artinya setelah sholat juhur, kemudian, apa namanya, koma lagi, kemudian sholat asar. Begitu juga maghrib dengan isya belum pernah kita jumpai sama sekali, diantara saat masuk dengan Israel, ketika itu siapa atau kemudian ada terdapatkan laporan hati, tidak ada. Selain lagi, logikanya, yang, du, yang, yang, yang, yang wajib saja, yang wajib adalah yang pasalnya dipeliti-pinggah di lorok, ya. Apalagi yang sunah, sunah kan tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Wajib itu kan mestinya ya wajib, harus dilakukan. Itu pun juga diberi raksa oleh Allah, üçlerini mücadilge, latao, ini dâdağan kwaate, bu, bu bu, lâukârûdan fermanpaat, bu muvaffiğ. ustad, untuk sementara sudah ada sudah tidak ada pertanyaan lagi, ustad. Ya, alhamdulillah, acemang atau beberapa pertanyaan yang lâukârûdan cawasnya fermanpaat, ustad, semuanya, terutama dalam kembali menguatkan waide dan ketika kita biarkan ibadah kita lurus, karena ketika kita biarkan kita menuju kita itu selama itu kita pelamun jadi pekan tidak menjadikan Quran atau Allah menjadi imam kita tetapi yang menjadi yang kita imam adalah kita. Itu menjadi mau Jadi bermanfaat kurang lebih saya minta maaf waktu